Satu lagu kali ini dari Desi Buat semuanya yang tahu lagu ini Buat teman-teman yang kanan dan kiri juga Buat bapak ibu yang ada di atas Selamat malam Yang ada di bawah juga Bye. I'll pay E at you want us all Friends do lado ini juga.